aduh seorang-seorang ini setumpuk <tuk> Waduh. ya ampun Bang baru juga segitu doang ini udah banjir keringatnya Wah, Wah pantesan Jakarta banjir ini penyebabnya kasihan sekali bang. ini ya buat beli lap dapur karena kasihan mukanya keringetan saya kasih 100.000 jangan ya. ngomong coba diambil tak, kalau sebut so so so so so. ibu-ibu kalau ibu-ibu sih bisa langsung dicaplok eh bener juga tuh dicapit eh uh, ibu-ibu dasar eh uh nah kita geser ke sini janet lu yang cari janet yeah. Ned, yang ini kasihan banget <laughs> dia merem dia merem aku berlima dia kenyataan aku. suaminya mukanya mirip gue <laughs> suamiku ikatlah aku dalam hatimu <laughs> ini kalau macam macem lakinya dia bisa berubah Bang dengan kekuatan bulan akan menghukummu okay. ibu, ibu matanya cucu Buat peli belum Bu. Ih, eh, karena dia merem, jangan dikasih. Kita kasih klien aja. Melek nih, melek nih. Oh, kasiannya. Eh, merem. Tapi dia, dia denger, Bang. Kayaknya merem, merem. Dirasak. Ya, namanya Bini. Kadang-kadang tidur aja, tahu lakinya bau duit. <laughs> udah kecium. Bau, bau duit tuh kecium. Wih, langsung digenggam. Bang. Ini, Bang. Udah, habis duitnya. Ngapain oh, lagi? Oh, oh. Orang cuma 200 ribu. Besok koa yang banyak dong, Bang, duitnya. Buat mereka. ya udah kalau gitu. Sat, sat, dua. Asana.